Assalamualaikum, Sederlun. Berita malam medisi hari ini, Jumat 22 Juli 2016, dibacakan Bacakan Ardiansyah. Delapan rumah di Kuala Simpang, Ludus terbakar. Pesawat Wing Air lakukan uji coba ke Bandara Rembeli. Mustika Tenggulun halau penambang emas liar. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM.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 sebanyak delapan rumah warga di dusun Tanjung Desa, Bukit Temurung, Kecamatan Kuala Simpang, Aceh Tamiang, Ludes, Dilalap, Sujago Merah, Jumat Siang. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, yang terjadi menjelang salat Jumat. Delapan rumah warga yang terbakar, masing-masing milik Jaka, 70 tahun, Sahrul alias Alul, 40 tahun, Heri, 30 tahun, Syahrizal, 30 tahun, Anwar, 35 tahun, dan Aman, 30 tahun, Rahmat 40 tahun, Ismail 50 tahun dan milik Edi 37 tahun. Kasa Tereskrim Polres Aceh Tamiang, Ibtu Ferdian Chandra mengatakan awalnya seorang warga Turinah 39 tahun melihat kobaran api berasal dari rumah milik Alul. Melihat kobaran api yang membesar, Turinah berteriak meminta pertolongan warga untuk memadamkan api yang menyambar rumah lainnya. Namun karena seluruh rumah terdiri dari konstruksi kayu sehingga hanya dalam hitungan menit 8 bangunan ludes dilalap si jago merah. Banyaknya rumah warga yang hangus terbakar karena posisi rumah berderet dan sebagian berkonstruksi bangunan terdiri dari papan yang lapuk. Mobil kebakaran dilaporkan tiba dengan cepat ke lokasi. Namun api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian. Sudahlun pesawat ATR 72600 Wing Air milik Lion Group melakukan uji coba dari Kuala Namu, Sumatera Utara ke Bandara Rembele, Benar Meriah, Jumat pagi. Pesawat berkapasitas 72 orang tidak membawa penumpang kecuali kru dan pejabat kementerian perhubungan. Tetapi langsung disambut pelaksana tugas Bupati Benar Meriah Rusli M. Saleh. Direncanakan Agustus 2016, pesawat Wing Air sudah mulai membuka rute penerbangan dari Bandara Kuala Namu menuju Bandara Rembele. Kapten pilot Wing Air Richard mengatakan secara umum Bandara Rembele sudah cukup standar namun untuk penerbangan berikutnya ke Bandara Rembele ada beberapa perubahan. Waktu penerbangan dari Kuala Namu ke Rembele hanya sekitar 50 menit. Ketika mendarat di Bandara Rembele, kru pesawat dijamu Kopi Arabica Gayo di ruang VIV Terminal Bandara. Pelaksana tugas Bupati Benar Meriah Rusli M. Saleh mengatakan, dengan selesainya pengerjaan perpanjangan landasan Bandara Rembele, serta sejumlah fasilitas pendukung lain, diharapkan Wing Air bisa mempercepat pelayanan penerbangan. Zalun Muspika, Kecamatan Tenggulun, Aceh Tamiang, menghalau penambang emas liar tanpa izin yang beraktivitas di hulu sungai Renggas dalam kawasan ekosistem Loser kamis kemarin. Mereka dihalau saat sedang melakukan aktivitas penambangan dalam kawasan ekosistem Loser. Camat Tenggulun, Zulfikar, mengatakan ada lima penambang emas liar yang dihalau Muspika, Kecamatan Tenggulun. Kelima warga ini adalah Rudi Setiawan, 56 tahun warga Helvetia, Kota Medan, Sukra di 43 tahun dan Mulia di 41 tahun, keduanya warga Tenggulun. Kemudian Tugio 40 tahun, warga Alur Selebu, Kecamatan Tamiang Hulu dan Zamzami, warga Banda Aceh. Mereka telah memulai aktivitas pengolahan penambangan liar selama seminggu menggunakan mesin dompeng 20 pk, mesin dapsanyo, selang, drum minyak, dan gigi rotor penghancur batu. Kelimanya diminta membongkar gubuk yang menjadi tempat beristirahat serta membongkar mesin penambang emas liar tersebut. Dari keterangan mereka, biaya aktivitas penambangan liar dilakukan secara patungan dan baru memulai pengolahan selama seminggu belum menemukan emas. Mereka kemudian diberikan peringatan karena tidak memiliki izin melakukan penambangan di kawasan ekosistem loser yang dilindungi negara. Dalun Dinas Pertanian dan Peternakan Pidijaya menerapkan pola penanaman padi tiga kali dalam setahun dengan lokasi di Kecamatan Bandar Baru sebagai percontohan pada tahun 2016. Kepala Distanak Pidijaya Muzakir Muhammad mengatakan, jika seluruh petani di Kecamatan Bandar Baru sepakat menerapkan pola penanaman padi tiga kali dalam setahun, maka pada Senin depan pemerintah akan menurunkan traktor sebanyak 25 unit untuk membajak lahan sawah petani. Diperkirakan dalam sepekan, proses pengolahan bajak tanah ini dapat diselesaikan. Selanjutnya sesuai dengan rencana pada 5 Agustus penaburan benih yang dibantu di Stanak, penanaman pada 20 Agustus, serta panen pada November. Muzakir mengatakan program penanaman padi 3 kali setahun berupa penerapan tanam padi pada musim rendengan 1 kali dan musim tanam gadu 2 kali. Namun dari hasil kesepakatan rapat, Turun ke sawah yang digelar di Aula Kantor Kecamatan masih ada petani yang belum menyahuti karena saat ini masih menanami tembakau. Kendati demikian, dinas masih menunggu jawaban kepastian dari seluruh petani di Kecamatan Bandar Baru. Anda sedang mendengarkan berita utama Seranti FM. Sudahlun Badan Pusat Statistik Kabupaten PD hingga kini belum memiliki data presentasi kemiskinan tahun 2015. Padahal pendataan sensus ekonomi telah dilakukan pada Maret 2016. Kepala BPSP di Syarbe ini menyebutkan untuk data kemiskinan di tahun 2015 BPSP di masih belum menerimanya. Sebab data ini baru ada di BPS Pusat. Sedangkan data yang ada pada BPSP di saat ini angka kemiskinan tahun 2012 dan 2013. ini menjelaskan BPSPD telah melakukan pendataan survei sosial ekonomi nasional Maret 2016 dengan melibatkan 40 orang petugas se-Kabupaten PD. Petugas mengumpulkan data antara lain indikator umum dipakai untuk garis kemiskinan. Menurut Sharbeini kendala selama dilakukan survei sosial ekonomi nasional adalah banyak warga tidak berterus terang terkait usaha yang dimiliki sehingga dalam pendataan sensus ekonomi, petugas tidak mendapatkan detail usaha yang dimiliki warga. Sudah lun tujuh pejabat di Aceh Utara pada Jumat pagi berangkat ke Korea Selatan untuk membahas rencana investasi perusahaan POSCO asal Korea Selatan di Aceh Utara. Perusahaan tersebut berencana membangun instalasi pengolahan air bersih di Aceh Utara, kilang padi dan juga pembangkit listrik tenaga air di kawasan tanah Jambu Jambuayi. Pejabat yang berangkat ke Korea Selatan yaitu Wakil Bupati Aceh Utara Dr. Andes Jamil, Asisten 2 Abdul Aziz, Kabaga Ekonomi Halidi, Direktur utama PDAM Tiritamon Pase Zainuddin Rasid, dan dua pejabat lain di PDAM. Bersama rombongan tersebut juga ikut Zulfika Rasid sebagai perantara perusahaan Korea dengan Pemkap Aceh Utara. Wakil Bupati Aceh Utara M. Jamil mengatakan, perusahaan posku asal Korea Selatan telah lima kali mendatangi Aceh Utara untuk survei guna melihat potensi pengelolaan air bersih di Aceh Utara. Menurut mereka, sungai yang ada di Aceh Utara sangat berpotensi dikembangkan instalasi pengolahan air bersih untuk masyarakat dan juga untuk pihak swasta. Kecuali itu, perusahaan Korea tersebut juga sangat berencana untuk membangun kilang padi di Aceh Utara karena melihat selama ini banyak padi Aceh Utara setelah panen diangkut ke medan. Padahal jika dibangun kilang padi di Aceh Utara, sangat mungkin untuk menekan harga beras ketika musim tanam. Darlun penginapan di Pulau Balai, bukota kecamatan Pulau Banya, Aceh Singkil, Ludes, di Diboking, sejumlah pihak dua hari menjelang festival kebudayaan. Selain panitia, penginapan juga telah dipesan oleh wisatawan yang berkunjung ke kawasan objek wisata bahari tersebut. Salah satu penginapan yang telah diboking yaitu penginapan Laikombi kombi di mana seluruh kamar telah dipesan oleh panitia sejak jauh hari. Meski penginapan telah penuh, penduduk setempat bersedia menyewakan rumah bagi para tamu. Sehingga wisatawan masih bisa datang untuk melihat langsung festival budaya di Pulau Banyak. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Pulau Banyak sudah terlihat sejak Kamis kemarin. Bahkan rombongan wisatawan asal Medan, Sumatera Utara, yang menaiki tiga mobil terpaksa harus menginap di Singkil dikarenakan boot yang melayani pelayaran ke pulau banyak yang penuh. Pergelaran Festival Budaya dan Lomba Mancing Tradisional yang diselenggarakan DPD2 KNPI Aceh Singkil bekerja sama dengan disebut para Aceh dan Pemkap setempat berlangsung dua hari, 24 dan 25 Juli. Rencananya Festival Budaya akan dibuka Gubernur Aceh, Zaini Abdullah.